telah diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya apabila manusia sedang sakaratul maut maka datanglah setan laknatullah kemudian duduk di sisi kepala seorang hamba lalu setan itu berkata tinggalkan agama ini Islam katakan bahwa tuhan itu ada dua sehingga kamu akan selamat dari kepedihan sakaratul maut apabila telah terjadi peristiwa demikian maka itu adalah bahaya yang sangat mengerikan dan ketakutan yang besar. Oleh sebab itu, tetaplah dirimu agar selalu menangis dan merendahkan diri, serta menghidupkan waktu malam dengan memperbanyak ruku dan sujud sehingga kamu dapat selamat dari siksaan yang sangat pedih dari Allah. Pada suatu ketika, Al-Iman Abu Hanifah pernah ditanya oleh seseorang, dosa apakah yang dikhawatirkan dapat menghapus iman seseorang pada waktu Sakaratul Maut? Beliau menjawab, meninggalkan syukur atas keimanan, meninggalkan rasa takut apabila mati tidak beriman dan menganiaya sesama makhluk. Maka barang siapa yang hatinya terdapat tiga hal di atas maka kebanyakan ia itu akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir, kecuali orang-orang yang mendapat keberuntungan. Telah dikatakan dalam sebuah riwayat, bahwasanya siksaan yang sangat pedih bagi mayit ketika sedang sakaratul maut adalah merasakan dahaga dan terbakarnya hati. Pada waktu itulah setan mendapatkan kesempatan untuk menghapus iman seorang mukmin, karena merasakan kehausan dan kesakitan yang sangat parah pada waktu itu. Pada saat itulah kemudian setan datang di sisi kepala seorang mukmin dengan membawa semangkok air yang kental, kemudian setan menggerak-gerakkan mangkok tersebut hingga seorang mukmin tersebut berkata, Berikan aku air. Pada saat itulah seorang mukmin tidak mengetahui sesungguhnya yang membawa semangkok air itu adalah setan. Lalu setan itu berkata, Katakanlah, bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, sehingga aku memberikan air ini kepadamu. Jika hamba tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung, maka tidaklah ia menjawabnya. Kemudian setan datang lagi ke arah kedua kakinya dan menggerak-gerakan mangkok tersebut kepadanya, maka seorang mukmin itu berkata, berikanlah aku air. Lalu setan pun berkata, katakanlah bahwa Rasulullah itu adalah seorang pendusta, sehingga air ini aku berikan kepadamu. Jika hamba tersebut termasuk orang-orang yang celaka, maka menjawablah ia sebagaimana perkataan setan tersebut. Karena sesungguhnya orang-orang itu tidak sabar atas kehausan yang amat sangat, maka ia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir. Dan sebaliknya, jika hamba tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung, maka ia akan menolak perkataan setan itu dan berfikir siapakah yang berada di hadapannya. Dengan demikian, patutlah kita memohon perlindungan kepada Allah. Ada sebuah cerita, yaitu sesungguhnya Abu Zakaria adalah seorang yang zuhud. Ketika mendekati ajalnya datanglah seorang temannya. Pada waktu itu Abu Zakaria dalam keadaan Sakaratul Maut, kemudian temannya itu mengajarkan di telinganya kalimat tayibah, yaitu, Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akan tetapi, Abu Zakaria memalingkan wajahnya dari temannya dan ia tidak mengucapkan kalimat itu sedikitpun. Lalu temannya mengulanginya lagi untuk kedua kalinya. Akan tetapi Abu Zakaria tetap memalingkan wajahnya dari temannya. Kemudian temannya mengulanginya lagi untuk ketiga kalinya. Maka Abu Zakaria berteriak dan berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Akhirnya Abu Zakaria menceritakan keadaan sebenarnya yang telah dialaminya. Ia berkata, telah datang kepadaku Iblis Detnan membawa semangkok air. Lalu ia beridiri di sisi kananku dan menggerak-gerakkan mangkok yang berisi air tersebut seraya berkata kepadaku, "Tidaklah kamu membutuhkan air. Katakanlah bahwa Isa itu adalah anak Allah. Maka aku berpaling darinya. Kemudian iblis itu datang lagi di sebelah kakiku dengan mengucapkan, "Sebagaimana tadi." Lalu yang ketiga kalinya ia berkata. Katakanlah bahwa Allah itu tidak ada. Maka aku menjawab, aku tidak akan mengucapkannya. Ketika itu jatuhlah mangkok yang dibawa oleh iblis itu dan berlarilah iblis tersebut. Aku menolak pada iblis itu, bukan pada kamu semua dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mansur ibnu Anmar berkata, apabila telah datang ajal seseorang hamba, maka terbagilah keadaan tersebut menjadi lima bagian, yaitu 1. Harta untuk ahli warisnya 2. Ruh untuk malaikat Israel 3. Daging untuk cacing tanah 4. Tulang belulang untuk tanah 5. Kebaikan-kebaikan dunia untuk musuh-musuhnya dan setan untuk menghapus imannya. Dan Mas Ibnu Anmar menambahkan lagi, apabila ahli waris membawa harta itu adalah sudah menjadi haknya. Kalau malaikat Israel mencabut ruhnya itu adalah sudah menjadi haknya. Kalau cacing tanah memakan dagingnya itu adalah suah menjadi haknya. Kalau musuh-musuhnya pergi membawa kebaikannya itu adalah sudah menjadi haknya. Akan tetapi sangatlah disesalkan apabila setan itu pergi membawa iman seseorang ketika mati. Karena pisahnya iman adalah merupakan pisahnya seorang hamba dari agama. Padahal pisahnya ruh seorang hamba dari jasadnya bukanlah perpisahan dengan Tuhannya. Dan berpisahnya ruh itu, tidak seorang pun yang dapat mengetahui setelah pisahnya itu. Dan sangat merugilah seoareng hamba bila berpisah dengan Tuhannya, imannya.